Waktu adalah basah. <SILENCIO> Dalam Islam, mari kita merenungkan apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah. Al-Waktu itu seperti pedang. Kalau digunakan dengan baik dan benar, sangat bermanfaat untuk melindungi sang pemilik tapi kalau penggunaannya salah apalagi sembrana. Iya Dia bisa mencelakakan sang pemilih, bisa melukai tubuhnya, bisa memenggal lehernya. Orang bijak mengatakan bahwa Orang yang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Siapapun orangnya, kalau dia pandai memanfaatkan waktu, pandai memanfaatkan kesempatan, pasti hidupnya sukses. Sebaliknya, orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu, tidak pandai memanfaatkan kesempatan, pasti hidupnya gagal. Padahal kesempatan itu datangnya cuma sekali. Dia tidak akan datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Enggak eh, paham paham, yowes. Kesempatan itu datangnya cuma sekali. Dia tidak akan datang kembali. Kalau ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru dalam sebuah hadis yang agak panjang hadisnya diceritakan hadisnya aku rapal saya itu kalau gak hafal ya ngaku nggak hafal mau aku nggak hafal terus gaya gaya hafal menggaya mana salah kok mending jujur kalau gak hafal bilang nggak hafal saya ini kalau goblok ya ngaku goblok aku mau goblok <tuh> goblong tapi macak pinter saya gak asal reduksi hadisnya tapi saya ngerti karepe lumayan loh pimbangannya apal hadisnya tapi orang ngerti karepe nah, sampai ini suara apal hadisnya orang ngerti karepe itu diceritakan begini matahari sebagai ukuran waktu matahari sebagai simbol waktu Itu setiap terbit di pagi hari. Dia selalu berkata pada kehidupan. Sangkingannya wong... <San Nanti <San <-tunan> jogaran. Kecamatannya? Balong. Balong. Gumelar. Yoyo. Nggak kerumuh, omongani seringinni. Tapi selalu ngomong, setiap terbit pagi hari, matahari selalu ngomong pada kehidupan. Ngomonginni, wahai kehidupan. Sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru. Aku adalah waktu yang baru. Maka manfaatkan aku sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan aku. Karena aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat nanti. Artinya apa para jamaah? malam ini bukan malam yang kemarin dan malam besok bukan malam yang ini betul beda walaupun rasanya sama namanya juga sama malam hari tapi esensinya berbeda siang tadi Bukan siang kemarin dan siang besok, bukan siang tadi, wes dewi dewi. Walaupun rasanya sama, panas, namanya juga sama, siang hari, tapi substansinya berbeda. Pulalah mater esensi, substansi, ngerti Ya tuh nggak literasi orang. Maka sekali lagi orang sukses itu orang yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan siapa saja orangnya kalau tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan pasti gelo gelo itu bahasa inggrisnya the, the kecewa nyesel pakai dingin jadi nyesel campur sedih, campur bingung itu disederhanakan dengan ungkapan gelo apalagi kalau waktu hidup di dunia ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya keburu mati waktu uret di Indonesia ini gak dimanfaat nosing api, kedisian mati iki gak cuma gelo, tapi gelu Saking gelone sampe diarani gelu nek wis mati. Maka orang tua dulu itu hebat. Tanah sing dikai ganjel mayit kuburan cekak golen. Iku diarani gelu. Are-are lha -are -are ngarani opak Bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan orang tua menamai tanah sing dikai ganjel mayet dengan sebutan gelu. Itu satu simbol dan peringatan gelu artineu, uang lewis mati kapeh amale itu kecuali telu, ida mada manfaat sama yang kau tahu amin dahulu ilham yang salah timusul takutinjar dia awal di awal itu musalah hanya kau lah, napa ngarang ngarang we orangerti ya kok, uang lewis mati kapeh amale itu gel kecuali telu, siji, ciso takutinjar loroh amin musung manfaat telu anak soal isola yang selalu mendoakan. Mbakane lemah sing dikae ganjel mayit nang kuburan diarani gelu. Nah, jumlahe 7. Takoke sing kulino nggowo mayit nang kuburan. Iku jumlahe 7. Lek sambung sambung unine ya dawa, gelu. Oh. Lha cuma siji gelu. Lepi 7 kan gelu. Gambaran betapa wang itu nak mati gelu mesti. Siapapun orangnya, ketika mati mesti gelo, mesti nyesel, mesti kecewa, mesti ketun. Apapun jabatannya waktu di dunia, ketika mati mesti nyesel, mesti ketun, mesti gelo. Betul, pohai nalgon dek dunyo. Tepak mati mesti gelo, mesti ketun. Yang mati tua yo gelo. Yang mati muda, yo gelo. Kenapa kok gelo? Sebab roto-roto menungso ku gak siap mati, cuma siap urin. Ayo jamaan, saks minyakayaan puluhan ribu, yö soko siap mati, enkä jungo. Pakades, siap. <tuh -tuh. Umumnya manusia itu enggak siap mati Cuma siap hidup Padahal mati itu pasti Ayo disautin banter, kapan enggak banter tak tinggal mulai <tik> Wang mau mesti batal. Mati Isok urib mesti iso. Mati Siap urip butuh siap Mati Sanggup urip butuh sanggup Mati Wani urib butuh wani Delem urip kudu gelem mati. Lek gak gelem mati, ojo urip. Lek gak gelem urip, mati yo. Gak usah wedi, lha apa wedi mati? Tiwas wedi kaya opo, lek wis wayahe ya tetep mati. Penting. Ono wong nang wedi mati tunggale wong mangan wedi ngisen. Kaya lawan-lanan waya ngisen yo. Yo. Wah, Mati yo. Tak usah mati gampang kok. Cangking gampange kabeh iso. cilik mati. mati yo gak kursus. Tak usah penataran, tak usah pelatihan. Jo sama mbok aku iso mati. Iso. Mati gampang